Bapak t e n g u n selamat siang Siang dulu Ya, komentar Anda Benarnya, h a l i t u p e m e r n t a salah Karena kan k e n d a r a a n itu kuatnya luar biasa Yang baru beli maupun setahunnya itu melimpah r u a h Tapi kenapa? k a l a u p u n k e r u s a h a a n mestinya harus memasukkan perusahaannya Untuk mengembangkan n a g a kerja Biar banyak pekerja Malah di rencana begitu d a k baik gitu Saya t e r l i h a t l i h a t melihat itu, Bu pembangunan jalan penambalan-penambalan itu hanya ala kadarnya jangan-jangan juga itu nambal tapi proposalnya jangan-jangan perbaikan total gitu bu. Nah、mm -hmm. itu a j a contohnya di Pulau Gadung arah Kempekasi berapa u b tahun ini saya pernah lihat, memperbaikan jalan begitu a d a yang l u b a n g n diapal tapi jembatan jembatan dari Pulau Mas sampai depan u n i t e Rector itu tidak d i i k u t o e a t a k a n Apa itu sengaja biar bolong rusak berat atau bagaimana? n a h sekarang ini yang lucu lagi, dekat pulau gadung itu, jalan KM Rakyat k dua-dua itu, itu tiga banjir, tiga rusak. Sekarang malah di tol, kebelnya bukan main. Tapi di jembatan juga g i lewat j e m b a jadi nanti begitu lewat jembatan itu ada t c r o l l naik lagi i t u Itu apa ya itu? Apakah lakau, n g k Bu? Ya, mudah-mudahan yang b i s a a n g k u t a n itu bisa melihat gitu loh, Bu. Baik, terima kasih, Pak Teguh. Padi, Bios, selamat siang. Selamat siang, Bu. s e l a t siang, Bu. Menurut kami, Bu, ya, itu salah satu salah salah dalam memungutan ireda-ireda yang seharusnya bukti bebankan pada pemakai jalan. Itu grup-grupak a liar itu yang suka tanggungin barang tanpa bayar, apa namanya, b PT...、Uh, パーポン a ンのパーティー、パンタン、パンタン、パンタン、パンタン、パン a ン、パンタン、パン i ン、パンタン、パンタンタンタンタンタンタンタン a ンタンタンタンタンタン i ンタ zaman presiden soekarno dibongkarin semua itu nah, jadi jangan pengusaha besar terus yang タ i c a タン k a n jadi p e ンタンタンタンタンタンタンタンタンタンタン g ンタンタンタンタンタンタン m ンタンタ a タ jalan kedua bpkb itu waktu m タ m タンタン m o h o n stnk itu Itu kan kena pacak jalan itu. Nah, pacak itu dimanfaatkan. Sementara tiga adalah pacak IREDA, IPDA, Pembangunan. Daripada PTB dan sebagainya. Itu bisa dimanfaatkan kemana saja itu. Jadi ditilap sama pejabatnya kalau dituduh negatif gitu loh. Tolong ini diberikan、uh, catatan untuk pemerintah. Jadi jalan itu tugasnya pemerintah, bukan pengusaha gitu.、Ketua、Baik, terima kasih Pak d i Biar Pak Adi, selamat siang. s i l a k a n m a k d i Jadi, sebenarnya duitnya sekarang di pemerintah banyak. Itu banyak uang itu adalah dari pajak. Cuman, sekarang pemanfaatan itu untuk bangun proyek di tempat s p e i pemerintah dimanapun. Itu lebih banyak lamanya karena urusan birokrasi. Setelah birokrasinya sudah cukup lama. Dalam proses pengertian itu juga prosesnya itu luar biasa banyak. Banyak apa ya? Tikus-tikusnya, sehingga ya. Uh, susah ya proyek itu sebenarnya bisa untuk membangun uang itu s e g u m p u n Tapi habis di jalan untuk kantong-kantong orang-orang yang terkait di situ Jadi pejabatnya banyak yang kaya raya Tapi jalannya nggak ini Nggak segera bisa diproses gitu Jadi penggungsa atau pemerintah harus sadar bahwa Bahwa pajak itu adalah sudah m e r u p a k a n kontribusi pengusaha kepada negara ini Jangan-jangan di ketika CRFR itu kan Bagian yang, yang, yang sifatnya tidak wajib Yang wajib adalah pajak Pajak itu uangnya sudah sangat banyak Uang di negara kita、hmm. ini Cuman tidak d i m a n f a a t k a n dengan baik、itu. Baik, terima kasih Pak d i Pak Zainal selamat siang Iya, Mbak. Silahkan Pak Zainal Itu kalau pemerintah itu sebaiknya itu Barangkir dulu Bosoran-bosoran itu, bosoran, bosoran itu diseliti dulu Jangan kurang duit, minta Kurang duit, minta m m e Pejabat kita s u k a n y a minta-minta apa? Jadi pengusaha itu juga Pusing, banyak taingat Bang, lihat-lihat Lihat c o w o n y a mungkin e n a Banyak uang、gitu. Tapi kan oternya a m a i kepalanya pada rontok Ini、hmm. jaring-jaring nijir, Itu pajak mobil kan sudah banyak、gitu. Kalau diatur, administrasinya bagus Tidak pada b o t e r pasti bisa untuk Bagi jalan, dari pajak mobilnya Aja lah, belum yang lain-lain Jangan ada papa minta Ada papa minta,、Emang、otaknya dipakai Jangan t e r a papa minta, gitu, terima kasih Pak Rizik, selamat sore ブイジェイスのサーファーや、キタフニャパン・ブリンダ、サプリズ・サムワ、カロカ・コロッジア、ムロス・ヤロン・ランポクサプリズ・サティア・メンアン・パンダ・サティアンダ、トゥルキタキタ、ナラナラ、サカラン・キタキマン・アナタン・ディリア・トゥルカティアンダ。ブイジェイスのサレ、シュラ・カニブ。 パパに入ってきた Mereka c a r a berpikir untuk tari uang itu seperti itu, Mbak. Nagang, nginjak kaki, maksa, gitu. Mereka sepertinya kotaknya itu nggak jalan untuk berpikir kreatif secara tari uang. Selain, ya, begitu lah. Oke, terima kasih. Selamat sore. Ya, s e l a m a bu. s i l a k a n、uh, Ya, kalau memang kejadiannya gitu saya memang seraluan, bu. Karena kita memang udah bayar pajak, satu. Kedua, itu dana di Jakarta banyak yang bereketan duitnya di sini. Kayak, gitu. Masa? dibebankan lagi ke、uh, apa ke swasta gitu nggak panas t banget lah uh, uh, saya bener-bener makan darah ini mas terima kasih terima kasih kembali